ibu-ibu, para tamu undangan, kaum muda-mudi, para jamaah. Mudah-mudahan akad nikah yang telah ditunaikan oleh mempelai berdua mampu memperkuat keimanan menyempurnakan ketakwaan memperindah akhlak menjadikan ibadahnya makin istiqomah sehingga kehidupannya diberikan barokah rumah tangga dan keluarga itu merupakan basis utama dalam membentuk manusia yang berkarakter baik yang taat kepada Allah patuh kepada tuntunan Rasulullah sehingga menjadi pribadi yang bukan sekedar baik tapi selalu berusaha lebih baik Agar menjadi yang terbaik Saya ulang Harapan kita semua tentu Bukan sekedar menjadi pribadi yang baik Apalagi yang pura-pura baik Atau sok baik Tapi harus menjadi lebih baik Untuk mencapai kehidupan yang terbaik Baik, jadilah orang yang ketiadaannya selalu dicari, kedatangannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi dan kebaikannya diteladani. Saya ulang karena masih banyak totot totot tendayangan. Tolong konsentrasi, kayaknya ibu-ibu dan mbak-mbaknya e belum konsentrasi penuh. Masih banyak yang terpana dan terpesona mematang saya. Yuk berusaha jadi orang yang... Ya, orang baik itu ketiadaannya selalu dicari. Kedatangannya selalu dinanti, kayak aku. Kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi dan kebaikannya diteladani Pribadi yang baik itu bisa terbentuk dari keluarga yang baik Sehingga syariat Islam menempatkan rumah tangga dan keluarga itu sebagai unsur Dan instrumen yang sangat penting dalam membentuk kehidupan yang bahagia di dunia sampai di surga. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Arbaun man opiyahuna. Fakadu'a'to khairajid dunya wal akhirat Ada empat hal, siapa yang diberikan empat hal ini Maka sesungguhnya dia telah meraih kebaikan dunia akhirat sekaligus Ini selaras dengan doa yang sering kita panjatkan. Orang bilang doa sapu jagat. Saya sendiri kurang tahu kenapa dinamakan doa sapu jagat. Kok nggak sekalian sapu akhirat? atina fitunya hasanah wafilah firoti hasanah wakina agar benar. Ya Allah. Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia Urusan apapun, hal apapun di dunia ini minta kebaikan Berikan pula kepadaku kebaikan di akhirat Urusan apapun, hal apapun menyangkut akhirat minta kebaikan Dan jagalah aku, selamatkanlah aku dari adab neraka Mungkin karena artinya yang mencakup ini sehingga doa ini dinamakan doa Sapujagat ini juga satu pelajaran berharga buat kita, berdoa itu jangan terlalu berbelit-belit jangan terlalu bertele-tele apalagi kepanjangan terlebih berdoa di lingkungan masyarakat yang masih jemburis jemburin kayak ini kalau diajak berdoa yang kepanjangan mesti dobunga-bunga akhirnya kawitane ngatong niku yohlas merasa capek didokke didokke didokke kawitane amin amin amin Bareng, mes kesel didokke didokke tangane ditumpangke pupu senden karo bareng bocah kene-kene iki malah digawe dolenan amin amin, amin. amin. Gudamind, du er en, men du er en. Du er en, men du er en. Du er en, men du er en. Du er kau men du er en. Du er en, men du er en. Du er Dalam menyebutkan, jangan terlalu detail, jangan terlalu rinci, dirinci banget, kesane kados mendikte Allah. Ya Allah, minta istri ya Allah, yang perempuan, yang cantik, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Yang kuning ya Allah, yang tingginya 178 cm, ukuran BH-nya nomor 48. Nah itu yang terlalu rinci. Atau berdoa, tapi ngatur Allah, ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah, aku nggak bisa hidup tanpa dia ya. Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Dan berdoa itu enggak harus pakai bahasa Arab. Bahasa apapun, yang penting hatinya mantap, tulus, ikhlas daripada memaksakan diri pakai bahasa Arab nanti doanya salah, suaminya berangkat kerja didoain istri dari rumah maksudnya biar pekerjaannya lancar sukses, selamat, dapat rezeki banyak, barokah ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia ya Allah, lindungi suamiku ya Allah Aku sayang banget sama dia. Dia belahan jiwaku ya Allah. Dia napas hidupku ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Selamatkan perjalanannya, berkahkan rezekinya, itu daripada bahasa Arab salah. Maunya suami kerjanya selamat, dapat duit banyak, berkah didoakan bahasa Arab tapi salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is App til dogafeden, at du it mentrat at